Setiap manusia diciptakan dengan takdirnya masing-masing Tidak pernah ada seseorang selalu dalam kebahagiaan Sementara seorang lainnya ada dalam kesulitan terus-menerus Masalah utama pada manusia adalah kurangnya rasa syukur Dan mudahnya berputus asa Ketika seseorang ada dalam keputus asaan luar biasa, mudah baginya memutuskan hal yang di luar akal sehat. Hampir setiap hari kita mendengar berita orang bunuh diri akibat kecewa akan kehidupannya. Seseorang mengalami stres berat akibat harta bendanya terbakar hilang di telan musibah dan masih banyak lagi. Yang harus dilakukan sekarang adalah memperbaiki keimanan sehingga tak ada lagi kata menyerah dalam menjalani kehidupan. Ikhlas menjalani apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apapun yang harus dijalani, itu semua adalah rencana terindah yang diberikan sang ilahi rabbi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wassalaman wa ba'du. Pemirsa, chaahiatirahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam muhasabah kita kali ini. Kita bersama-sama akan mengambil tema jangan mudah menyerah, jangan putus asa. Percayalah bahwa Rahman Rahimnya Allah akan kita kitarai jikalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita muhasabah kali ini adalah Majlis Ta'lim dari Nas'atul Hikmiyah Pengadegan Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir di sini Dan semua pemirsa cahaya hati Allah akan tetap Menjaga iman Islam kita Amin. Allah akan memberikan Kebahagiaan dan keselamatan kita Fitini wa dunia wal akhirah Amin, Amin. Pemirsa, kita mungkin Sering melihat suasana seperti ini Ketika beliau membeli benih Ada yang membelinya itu sudah dengan inden Artinya saya beli benih nanti kalau panen saya bayar Saya beli pupuk nanti kalau panen saya bayar Tiba-tiba sawahnya seperti ini Bisa frustasi enggak yang eh, seperti ini Bisa Kalau kemudian tiba-tiba saja ada kebakaran Sampai sekian rumah Yang dia tidak pernah duga sebelumnya Seperti ini Kira-kira kalau rumahnya seperti ini Diasuransikan apa enggak ya? Tidak. tidak Kalau sudah tahu rumahnya seperti ini Biasa kita lihat di televisi Sampai mereka Mengalami guncangan jiwa Karena mungkin tidak hanya rumahnya Ada barang-barang yang dia tidak sempat selamatkan di dalamnya Guncangan jiwa ini Kalau dia tidak segera mengembalikan Kepada yang punya kita Karena seringkali Kita merasa rumah ini punya kita Iya kan Kita lupa bahwa semuanya adalah Titipan Allah Lalu yang punya kita apa Yang punya kita hanya Amal Orang mau mencuri amal kita Bisa apa enggak ya. Enggak bisa Amal kita hanya hilang oleh Perbuatan kita sendiri yang kita bawa di hari akhir nanti hanyalah amal Ada musibah-musibah seperti ini Ada yang sampai seperti ini Kira-kira kalau ibu melihat seperti ini Kenapa dia? Bunuh diri Mungkin dia frustasi Bahkan ada penyanyi top dunia Whitney Houston Penyanyi yang dielu-elukan seluruh dunia Ternyata mendapat ujian Dia tidak tahan Mau melanjutkan kehidupannya Dia merasa tidak ada gunanya Maka dia bunuh diri Ada yang tidak tahan terhadap desakan-desakan ujian-ujian Atau apa yang merasa dia menjadi faktor penyukses Tiba-tiba tidak ada Dia pun ternyata sudah menyerah Putus asa Akhirnya bunuh diri ada juga cara yang dia lakukan. Karena dia kesulitan untuk menanggung beban hidupnya. Bukan hanya dia yang menghabisi dirinya. Tapi dia juga ajak anaknya. Maka ibu ini meracuni anak kandungnya sendiri. Karena dia ingin mengakhiri kehidupannya bersama-sama anaknya. Ini juga. Tidak tahan dianiaya seorang ibu bunuh anak kandungnya dengan racun ikan. Ada juga anak tewas yang diduga diracuni oleh bapaknya. Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman Amin. ya mulya. Kita diberikan rasa syukur yang tidak pernah henti atas rahman rahimnya Allah. Amin. Amin. Pemirsa Cahayati rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan lanjutkan wakasabah kita kali ini. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah. Mari kita terus berikhtiar untuk menggapai rahman rahimnya Allah. Ada surah Yusuf ayat 87. Mari kita lakukan tilawah bersama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayasu mir rauhillah. Innahu la ya'sumu rauhillahi illa alqaumul kafirun Allah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya yang tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan mereka orang-orang yang kafir jadi jangan pernah bersujud don bahawa Allah sudah tidak suka sama kita. Ada hadis kuat si, Anak Indah Doni Abdibi kata Allah apa yang disangkakan oleh hambaku itulah yang aku akan kasih. Kalau kita selalu menduga ah sudahlah Allah tidak akan kasih meskipun saya kepingin haji orang suami saya cuma sopir angkot. Kalau belum apa-apa seperti itu, dia sudah punya prasangka bahwa Allah tidak akan memberikan kesempatan dia bisa haji. Kira-kira bisa haji apa anda? Tidak. Tidak. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mayatawillaha yaj'allahu makhraja wa yarzukuhu min haythula yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Innallaha bali wa amri qadjal Allahu likulli shay'in qadra. Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan diberikan rezeki oleh Allah min haitsu Kalau dia bertakwa kepada Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Kalau dia punya hutang jalan keluarnya seperti apa Min haithullah yahtasib Rizkinya Allah akan berikan min haithullah yahtasib Dari sumber mana yang kita tidak pernah menduga Misalnya ibu sekarang punya anak yang mau kuliah Ibu ngitung Hitung-hitungan manusia sulitlah anak kita ini bisa kuliah di perguruan tinggi dengan jurusan-jurusan favorit. Kita lupa bahwa Allah berjanji mayyatan la yaj'alahu makhraja wa yarzuku min Rizki itu tidak hanya kemudian Allah menurunkan uang gebokan. Bisa saja Alhamdulillah ternyata anak kita mendapatkan beasiswa. Bisa kan begitu Dalam surah Ali Imran ini disebutkan Ciri orang bertakwa adalah Al-ladhina yunfi'kuna fissarra'i wad-dara'u Satu Wal-kazimina al ghoir Wal-afi'na an-innas Wahyu Hayful Muhsinin. Ini harus kita jadikan catatan. Allah Taala yang fikunafis syro iwat Ya Allah, suami saya ini cuma tukang ojek. Tukang ojek berapa ya penghasilan sehari? Berapa? Mungkin tujuh ribu. Untuk makan sudah enam ribu. Dia harus menabung lima ribu. Kenapa ini lagi ada majelis taklim, ada masjid mau bikin maulid, masih juga tega minta nasi lima bungkus. Karena hitungannya kalau saya beli nasi lima bungkus, ah eh, sepuluh ribu, lima puluh ribu untuk nasi bungkus. Maka yang masuk ke rumah tinggal dua puluh lima ribu. Dia lupa bahwa ketika dia menyiapkan lima bungkus itu Allah melipat gandakan. Sampai dengan 700 kali Ini nanti kita akan lanjutkan Setelah mungkin diantara ibu-ibu Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Saya mau tanya Ustazah Iya silahkan Salam, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nur Laila Ustazah saya mau bertanya ketika kesulitan itu dalam hidup kesulitan dalam hidup kita datang terus menerus apa yang harus kita uh, sikap kita harus bagaimana gitu saja saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bunur laila terima kasih pemirsa cahaya hati rahimahumullah alhamdulillah kita akan lanjutkan bahasa kita kali ini bunur laila Mungkin kita bisa memulai dengan membaca ayat ini. Al-azwilla, Inna syaitonil rajim bismillahirrahmanirrahim laikalifu wa nafsan illa ma'ataha. Sejaululahubad awshriyusro. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah ada kesempitan. Nah kalau ini ayatnya Allah maka tidak ada keraguan di dalamnya Cuma kan kadang ini kita tidak merasa bahwa setiap kita mendapatkan ujian Samalah kalau anak kita mau naik kelas ada ujian dulu ya kan Kalau dia selesai satu tingkat dari SMP ke SMA ada ujian juga kan Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Jadi kunci di sini adalah antara ketakwaan dan tawakal Kalau Allah menjanjikan bahwa Kalau ini orang beramal di jalan Allah Lalu akan tumbuh sabakasanabil wafiqul isum bulatimni atau haba kita ngasih orang seribu Allah melipat gandakan bukan sepuluh bukan seratus tapi tujuh ratus kali lalu alatina yufikunafisara iwadrawalka diminaloir walafina aninas jangan-jangan kita ini memang tidak mudah memaafkan orang jangan-jangan kita ini pemarah. Coba kita lihat ya Apa yang mungkin menjadi kebiasaan-kebiasaan kita Oh ternyata saya ini belum sepenuhnya Bisa menjaga derajat ketakwaan itu Ternyata saya ini pelit Ternyata saya ini suka marah Ternyata saya ini tidak mudah memaafkan orang Dan seterusnya Nanti kalau ayat berikutnya, Allāh Ta'ālā mengatakan, "Awwadlamu anfusahum, zakarillāha fastaufarūl idzunubihim." Ketika dia merasa bersalah, dia segera memohon ampunan Allah. Nah. Empat hal itu menjadi catatan kita bersama Jika kita merasa ujian kita kok terus bertubi-tubi Kenapa Allah belum memberikan jalan keluar Kenapa juga Allah belum menerima riski Sehingga kita masih punya hutang misalnya Suatu saat ada seorang sahabat Yang dia kelihatan termenung di depan masjid Ditanya oleh Rasulullah Kenapa kok termenung dari tadi Ya Allah Rasulullah Saya ini punya hutang Sudah saatnya membayar Saya belum punya untuk dipakai membayar Maka ini adalah doa Yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat itu Mungkin kita bersama-sama bisa membaca doa ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu inni allahumma inni a'udhu bika a'udhu bika min alhammi min alhammi walhazni Wal wa bika a'udhu wa bika min alajzi walkasali walkasali wa bika a'udhu bika min Al-bohri, ba'uzubika, min golabatite ini. Pahrir Rijat Pahrir Rijal. Ya Allah, aku berlindung Kepadamu dari kesusahan dan duka cita Aku berlindung Kepadamu dari kelemahan Dan kemalasan Aku berlindung kepadamu dari Jiwa pengecut dan rasa kikir Dan aku berlindung Kepadamu dari cengkraman Hutang dan penindasan manusia Dihafalkan ya Bu Ya Kalaupun kemudian kita sudah haf doa ini tiap selesai sholat pun kita munajatkan persoalannya seringkali sholat ingat karena sholat isya Masya Allah ini sinetronnya belum selesai buruan sholatnya akhirnya ini tidak khusyuk. nah ini PR kita bersama ayolah makin hari kita upayakan Seluruh ibadah kita, mau senen kemisnya, salat malamnya, salat lima fardunya, mudah-mudahan makin hari makin bertambah kekhusyuannya. Amin. Amin. Pemirsa, marilah kita tutup muhasabah kita kali ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma inna na'udzubika na na na min al-hammi wal-huzni wa na'udzubika min al-ajzi wal-kasali wa na'udzubika min al-jubni wal-bukhl wa na'udzubika min ghalabatit-taini wa qahrir-rijal ya allah Mohon kami diberi rizki yang luas Jika kami punya hutang Ya Allah Amin. Berikan kami rizki Untuk bisa melunasi hutang kami Amin. Ya Allah Berikan kami kekuatan Amin. Berikan kami kesehatan Untuk meningkatkan ibadah kami Kepadamu Ya Allah Rabbana atina Fitun ya Wa fil akhirati Hasana Tawakina Azabannal Madakhil naljan Nahdam al abdurahman ya haziz ya wafar ya Rabb al alamin shalallahu ala syyidina Muhammadu wa alaihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi Rabbil alamin. Kebudahan muhasabah kita besar manfaatnya bagi kita maupun bagi umat. نفع الله ما فيك الى اقوى من طريق والسلام عليكم ورحمه الله